Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala lah, wa may yudlil lah. wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا تقووا الله حق أقواته ولتؤمنوا إلا وأمتن مسلمون يا أيها الناس تقو ربكم والذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثير ونساء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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم المسا Alhamdulillah jemaah sekalian rahimakumullah Yang dimuliakan Allah SWT Dan mudah-mudahan senantiasa Dalam rahmat Allah SWT Kita senantiasa Memuji Allah SWT Dan bersyukur Kepada Allah SWT Yang Telah memberikan Kenikmatan yang besar nikmatan yang agung Yaitu Nikmat yang yang yang harus kita senantiasa syukuri nikmat Islam, nikmat di atas iman dan nikmat di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mensyukuri kenikmatan tersebut, ya kita Memelihara menjaga nikmat itu, nikmat iman dengan hadir di majelis ilmu, duduk sesaat untuk menambah iman. Sebaik mana yang dikatakan Muad bin Jabal kepada kepada para sahabat atau kepada tabiin mengatakan duduk sejenak menuntut ilmu itu ziyadatul iman e, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu Wataala itu jelas ya <coughs> karena dengan ilmu maka akan mendapatkan ilmu manfaat dengan e, menuntut ilmu mendapatkan ilmu yang bermanfaat ilmu yuntafakubi kemudian dengan ilmu yang bermanfaat akan menambah amal maka amal itu akan menambah keimanan seorang. Nah, meneruskan kajian kita mengenai fiqh u, ya, mengenai fiqh, fiqh ibadah, fiqh mengenai uh, ibadah tata cara peribadatan yang benar menurut uh, Al Qur'an dan Sunnah yang Sahih Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada fiqh ini kita membahas bab yang berikutnya. Setelah membahas uh, bab mengenai tentang bab-bab uh, yang kemarin Allahil Hajjah, Wa Adabuha tentang adab-adab buang hajat dan masalah-masalah yang ya, ya, yang penting yang dibahas, yang, di, yang dilarang kemudian yang uh, yang dihalangkan, yang dimakruhkan ketika buang besar dan uh, istinja dan yang sudah kita bahas. Kemudian bab berikutnya mengenai as asywa. Wasnul Fitroh ya, tentang Siwak dan Sunah Sunah fitrah ini beruntun. Ya setelah eh, sebelum Wudu membahas Siwak, ya, karena Siwak disunahkan ketika berwudu dan lebih disunahkan ketika akan melaksanakan solat. Ya kita bahas. Kali ini Sunah yang yang sangat utama ya, di mana Nabi saw tidak pernah Me, e, meninggalkan siwak itulah kesukaan rasul salam siwak ya kadang ya kita di sini juga apa namanya mendapatkannya agak susah kadang dapat kemudian e, beberapa saat kita mencari lagi agak susah di qatar kalau di saudi banyak ya ya kita perhatikan di sini tentang siwak dimaksud dengan siwak di sini asiwak ya secara bahasa itu menggosok ya, siwak itu menggosok gigi secara sarai yaitu ya menggosok gigi atau membersihkan gigi dengan batang pohon arak ya, untuk apa menghilangkan ya kotoran yang ada di gigi karena disebabkan makanan dan juga menghilangkan bau mulut ini pengertian siwak ya jadi ya menggosok gigi atau membersihkan gigi ya kita dengan menggunakan batang oud ya, arak khusus yang menyiswak itu batang pohon arak yang ada ditumbuh di negeri Arab di kita susah untuk tumbuh batang tersebut ya yang tujuannya untuk menghilangkan kotoran ya yang ada ya, yang melekat di gigi dan menghilangkan bau ya mulut ya dimana ya, atau ya menghilangkan kotoran yang melekat disebabkan makanan ya, yang, ya atau yang lainnya ya. itu siwa kemudian eh, hikmah atau hukum di sini maaf Hukum menggunakan siwak. Siwak disunahkan, digunakan setiap waktu. Setiap waktu, baik orang yang berpuasa ataupun orang yang tidak sedang berpuasa. Orang yang berpuasa, falakbas tidak mengapa menggunakan siwak, ya, menggosok gigi dengan siwak ketika berpuasa dan boleh digunakan siwak pada siang hari ataupun pada malam hari nabi saw sangat me apa, menyarankan atau sangat me menyenangi siwak ya beliau ya sering e men apa mencikat giginya dengan siwak ya, dari batang ara rasul apa namanya, menyarankan atau menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa bersiwab dan beliau tidak e, membatasi waktunya atau menentukan waktunya, waktu tertentu tidak ya tetapi beliau mengatakan dalam sebuah hadis secara umum hadisnya mutlak digunakan kapan saja Uh, Rasulullah SAW bersabda as-siwak mutahhiratun lil fami wa -ma -ma -ma marḍatun li rabbi. Hadis Ibayat Al-Bukhari dalam, dalam kitab uh, Saum dan Ahmad dan Anasai nasai uh, As-siwak mutahhiratun. Siwak itu membersihkan mulut Siwak membersihkan mulut dan diridai oleh Rabb, oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan uh, Rabbul alamin. Jadi siwak membersihkan gigi Hikmahnya dan Diridoi oleh Allah SWT Jadi perbuatannya Allah Meridoinya, berpahala Maksudnya di disini, tafsirannya Merdoatun lirabbi Allah ridho Diridoi oleh Allah, itu maksudnya berpahala Jadi kita menggunakan siwak itu ada pahalanya yang besar ya. Karena sunnah Rasulullah SAW Kemudian eh, Hadis yang lain, kata Rasulullah SAW laula an asukwa ala umati jika seandainya ya jika seandainya tidak memberatkan umatku ya la amartuhum bi siwaqi inda kulli salat maka apa sungguh aku ingin apa memerintahkan e, mereka memerintahkan umatku untuk mempergunakan siwak ketika hendak salat inda kulli salat ketika hendak akan salat ya jika tidak memberatkan umatku maka disunahkan untuk e, menggosok gigi dengan siwak. Nah ini hadis sebagai apa? hadis penegasan di mana e, sangat dianjurkan orang ketika hendak solat itu bersiwak. Sangat dianjurkan dan bahkan ini sunah kauli ya sunah perkataan beliau beliau mengatakan demikian. Laulah Rasulullah jika sahnya tidak memberatkan umatku gitu. Ya, tapi rasul takut memberatkan umatku gitu uh, ya ingin memerintahkan mereka umatnya supaya bersiwak sebelum atau ketika akan sholat ya ketika akan sholat nah uh, jadi termasuk sunnah yang sangat ditekankan nah, kemudian di sini uh, mata yang tak ya kapan uh, siwak itu sangat di apa sangat dianjurkan sangat di, ditekankan digunakan Tadi pertama ketika anda sholat karena hadisnya jelas ingda kuli sholatin. ketika kita akan sholat sebelum takbir gosok dulu kemudian Allahu Akbar itu diantaranya ingda kuli sholatin. Jadi akan sholat lagi sholat sunnah, sholat fardu begitulah dengan siwak. Nah yang yang kedua sangat ditekankan bersiwak ketika berwudhu. Ingdal wudu di sini ada dua tafsir ingdal wudu itu sebelum berwudu atau ketika wudu itu gitu kata para ketika wudu gosok ketika kemur-kemur uh, gosok dengan siwak ya. atau sebelum berwudu dengan bersiwak nah, ini sangat ditekankan kemudian yang ketiga ingdal intibahi minan naum ketika bangun dari tidur terutama tidur malam Ya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau beliau tidur bangun di waktu malam akan akan melaksanakan salat tahajud qiyamul maka hal yang pertama kali sebelum yang lain beliau mengambil siwak kemudian menggosok giginya dengan siwak itu sebelum yang lain ya, sebelum apa namanya mungkin uh, merapihkan tempat untuk salat atau sebelum wudu atau sebelum ya, ya mencuci muka ya jadi yang terlebih dahulu beliau mengambil siwak dan menggosoknya bangun tidur. Jadi ketika bangun tidur sangat ditekankan bersiwak khususnya tidur di malam hari. yang keempat ya ketika mulut berubah, maksudnya bau mulut ya mulut mulutnya ya menimbulkan bau maka itu ditekankan untuk bersiwak ya karena batang arak ini ada ke keistimewaan ya. Jadi ada wangi Kita tahu si wangi mana dan mempergunakannya yang sunnah yang basah. Ya, yang kering itu bisa melukai ya. Tapi yang basah ini jadi uh, lunak untuk digosokkan ke gigi gitu ya. Kemudian kelima ingda qiraatil qur'an ketika membaca Al-Qur'an, ketika hendak baca Al-Qur'an itu sangat ditekankan karna kita akan membaca ayat apa Al-Qur'an ya kalamullah yang agung dan para malaikat hadir di dekat kita sampai seolah-olah bukan seolah-olah apa ayat yang kita baca itu akan masuk ke dalam mulutnya para malaikat itu sub hadis kita baca Quran malaikat mendekat mendekat mendekat sampai mulutnya didekatkan ke mulut kita sehingga tidaklah bacaan atau huruf yang kita ucapkan itu akan masuk ke dalam Rongga atau mulutnya malaikat Subhanallah Ya, jadi ketika kita baca dalam keadaan maaf bau mulut kita malaikat menjauh. Malaikat juga tersakiti sebagaimana manusia. Makanya ketika solat yang engkau boleh makan, ketika mau solat berjamaah engkau boleh makan basol bawang. Karena menyakiti malaikat dan menyakiti saudara kita. Dan yang semisal dengan bawang, makanya engkau boleh merokok, engkau boleh ya, yang lainnya juga badan bau ya, atau kos kaki bau. Subhanallah, nggak husu. Pak. Kalau ada yang sejampe kita ada orang yang sangat bau badannya, kita nggak husu. Ya, ya, maka ya itulah di sini kadang terjadi demikian. Ya, tidak perhatikan kebersihan orang bekerja gitu kan, oh, siang hari kemudian ya, tidak bersih bersih, akhirnya menimbulkan bau dan mengganggu kita. Malaikat terganggu lebih lebih. Malaikat terganggu. Ya. Intinya ketika anak baca Quran disunahkan bersih wal. Wa dah solah tadi ditekankan ketika akan solat dan demikian juga yang berikutnya ingat dukhulil masjid ketika akan masuk ke masjid suboh nah jadi iya begitu e, ketika nak berwudhu kemudian berjalan ketika akan masuk masjid ketika akan solat ketika sudah solat akan baca Quran jadi bersiwak demikian dan juga ya e, ketika apa? ketika akan masuk ke rumah yang terakhir ketika akan masuk ke rumah kita uh, di, uh, kerja di luar lama mau masuk rumah yang pertama kali sebelum uh, sebelum buka pintu sebelum salam itu bersiwa ya. dan demikian rasul saw ya yeah. ketika ditanya ketika ya, ya, oleh Mikdad bin Surayh dalam hadis Mikdad bin Surayh dari bapaknya kaulah saudara Aisyah dari Surayh uh, ber berkata aku bertanya kepada Aisyah Kul tumbi Aisyah in kana yang dahul Nabi wasallam itu dah khalibaitihi. Aku bertanya kepada Aisyah, ya, hal hal apa yang yang pertama kali di, dilakukan Nabi ketika atau apabila beliau akan masuk rumah, ya, di, dimulai dengan dengan apa perbuatan apa? Maka Aisyah menyabab bersiwa. Nah, mungkin Aisyah memperhatikan dari jendela atau Rasulullah so, kalau mau masuk rumah sebelum buka pintu beliau bersiwa dulu. Kenapa hadis ya, diwajat buat Muslim? Inilah beliau beli, beli, uh, suka. Uh, ya bukan beliau adalah yang yang menjaga sangat kebersihan badan dan, dan tidak mau apa uh, menyakiti keluarganya ya, dengan sesuatu yang bisa menimbulkan apa ya, bau atau yang lainnya misalnya kan bertemu dengan istrinya ke kan dalam padah oh, wangi ya dan menjauhi sesuatu yang yang dibenci oleh keluarganya dan intinya beliau memulai dengan bersiwak untuk kebersihan intinya ya mulutnya nah kemudian juga ya dianjurkan tatkala e, seseorang itu e, diam maksudnya diam e, tidak banyak bicara karena orang yang diam lama akan ya, mulutnya menimbulkan bau yang yang, yang yang yang yang apa menimbulkan bau gitu ya. E, maka dianjurkan untuk bersiwak. Dan juga dianjurkan tatkala iya e, sudah makan katanya. Sudah makan untuk bersiwak. Nah. Dan di sini dijelaskan e, karena Rasulullah SAW bahasanya Rasulullah SAW alaihi wasallam idza qoma min al-layl Bapila beliau selolosalam bangun dari tidurnya di malam hari, yang pertama kali yang beliau lakukan adalah menggosok giginya dengan siwak. Hadis riwayat mutawafaku nahl ini juga. Ini sudah disebutkan di awal. Jadi intinya, wal Muslim, seorang Muslim makmur, indah ibadah, wa taqarrubillohu. Seorang Muslim diperintahkan disunahkan bersiwak ketika akan melakukan suatu ibadah dan taqarrub kepada Allah. Salat tadi kan, wudhu baca Quran ya dan uh, yang lainnya zikir yang lainnya dia ya, sangat dianjurkan mengapa supaya yaquna uh, ala ahsani hal minan dafa wa supaya keadaan seorang muslim dalam keadaan apa uh, bersih dan ya suci keadaannya penampilannya uh, dalam keadaan yang, yang bagus ya yang bersih yang suci ya yes ya, ya, bukan hanya apa namanya badan tapi juga mulut dalam badan bersih ini Islam isinya agama anatofah menjaga kebersihan badan dan jelas ini kan 1400 tahun yang silam rasul sudah menjala, mengajarkan bagaimana kebersihan gigi ya sebelum zaman sekarang ya bagaimana ada hikmah ada ada faedah bagaimana menjaga kesehatan gigi gitu kan orang yang tidak menjaga giginya maka akan akan terganggu kesehatannya bukan hanya giginya tapi juga badannya ya, banyak kuman atau yang lainnya ini ini ini hikmah ini mujiza Rasul sudah menjalankan sudah mengajarkan bagaimana merawat gigi begitu dengan siwak dan sudah dibuktikan di abad sekarang kandungan siwak batang arak itu ternyata oh, lebih apa lebih membersihkan gigi lebih menguatkan gigi daripada oh, apa namanya apa? pasta gigi yang sekarang Ya sudah sudah dibuktikan makanya kalau tidak dapat siwaknya cari pasta gigi yang bersiwak ada apa? ya ada banyak ya, kan kalau saya nggak nyari siwak di sini susah ya kadang ada di supermarket sudah kering-kering nggak -kering. ya, itu kering nggak nggak ada khasiatnya nggak yang bagus yang masih basah dianjurkan jadi ini yang putok itu yang masih yang masih basah dan lunak. Ya, e, maka ganti dengan pasta gigi yang ada siwaknya. Dan ini memang ada pendapat yang lain dibolehkan memang ketika tidak ada batang arak dengan apa saja itu sudah mencukupi e, pengganti siwak. Ya, sekarang dengan e, sikat gigi, ya misalkan kalau tidak ada siwak ada ulama yang demikian. Tapi yang lebih sunnah dan obudiah batangnya harus batang arak kata sebagian ulama. Ya, kalau niat obudiah dan e, itibar batang arah, tapi kalau tidak ada ya patah tulang ganti dengan yang lain, patah gigi atau yang lainnya. Nah kemudian masalah yang berikutnya bimayakun ya. e, dengan apa siwak itu? Yang sudah diterangkan di awal, jadi sunahka bersiwak dengan batang arah yang basah, ini rut, rutban ya, yang supaya lunak ya tidak kering, yang kalau kering bisa melukai gigi, melukai mulutnya. Fatinah ya, Nabi SAW kata ia setaku biudin biudin arak di araknya di mana Nabi SAW beliau sering bersiwak dengan menggunakan batang arak. Ya, arak ni syajil mineral ham mineral hamdi. Ya ini bahan arak yang dikenal di bangsa Arab. Jadi yang dipakainya adalah akarnya yang diambil akarnya, ya, bukan daripada batangnya. Nah. Kemudian bersiwak boleh dengan tangan kiri atau tangan kanan. Ya, ini perkara yang luas maksudnya tidak ada pilihan maksudnya tidak ada keharusan dengan tangan kiri atau dengan tangan tidak mau dengan tangan kiri tangan kanan boleh-boleh saja. Tidak ada nas dalil yang menunjukkan demikian. Ya. Kemudian apabila tidak mendapatkan batang arak untuk bersiwak. Ketika berhudu, maka sebagian lama mencukupkan boleh menggosok dengan tang dengan jari-jarinya nah, Maksudnya, atau boleh dengan yang lainnya Seperti sekarang adanya pasta gigi Kalau tidak mendapatkan batang arak Maka setiap akan berhudu, digosok gigi kita Maksudnya ketika berkumur itu digosok dengan tangan kita Nah itu sudah mencukupi katanya Sebagai pengganti siwa uh, Ya, kalau ya, ingin lebih harum ya dengan gosok gigi Setiap akan berhudu gosok gigi, lebih harum Ya itu kalau e, tidak mendapatkan batang arak sebagaimana ini dari Ali bin Abi Thalib ketika sifat wudu Nabi e, apa, sifat wudu Nabi di mana Ali bin Abi Thalib menggosok giginya dengan jari-jarinya dan mengatakan itu kalau tidak ada siwak dalam musnad Imam Ahmad dan e, disahihkan Ibnu, Ibnu Hajar dalam At -Takhlis, eh, Takhlis al Takhlis Khawir nah, intinya e, ini apabila tidak mendapatkan Batang arak boleh ketika berwudhu dengan jari jemari digosok-gosokkan ke gigi gigi digosok dengan jari jemari pengganti siwak. Nah. Kemudian yang berikutnya faedah siwak, ya, faedah dari sebara siwak. Ya, sudah dijelaskan ee, dari hadis sebelumnya tentang faedah siwak. Yang pertama, bahasanya siwak itu membersihkan mulut, mensucikan mulut. Ya, ya dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ya, ketika di dunia, ya orang bersiwak bersih mulutnya, kuat giginya, ya e, dan ketika di akhirat Allah meridhoiinya, maksudnya berpahala. Ya. Orang ketika setiap bersiwak akan mendapatkan pahala. Ya. Sebaik mana melaksanakan sunnah-sunnah yang lain. E, maka dianjurkan seorang Muslim untuk senantiasa menjaga sunnah ini, itu bersiwak dan tidak meninggalkannya karena adanya faedah yang besar dalam bersiwak. Eh ya di sini ya. Kadang di sini dijelaskan ada sebagian muslim yang dia e, sampai berapa bulan, sampai berapa e, hari, berapa bulan tidak bersiwak karena kan ke, kemalasan atau kebodohan ini. Ini adalah maka orang tersebut ya, luput daripada pahala yang besar dan faedah yang yang sangat banyak. Ya e, diantaranya adalah meninggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana bersiwak itu sunnah yang selalu dijaga oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam e, sampai-sampai e, beliau ya menegaskan atau menekankan kepada umatnya dan ingin mewajibkan tetapi takut me membebani umatnya. Tadi kata-kata laulah an asuko ala umat an asuko ala umat ini Rasul ingin apa menjadikan wajib tapi takut memberatkan umatnya akhirnya disunahkan saja. Kak Ulama mengatakan sunnah yang diterkankan. E, jadi Rasul sangat menyukai bersiwak sampai ketika meninggal dunia beliau shallallahu alaihi wasallam yaitu bersiwa. Ya, kisahnya di mana ketika beliau sakit yang membawanya meninggal dunia di hari terakhir ketika Abu Rahman bin Abu Bakar masuk ke kamar beliau dan di sana ada Aisyah. Dan di pangkuan Aisyah, ketika Abu Rahman membawa siwak ya, di tangannya, maka Rasul melihat, melirik dengan tangannya, tapi tidak bisa berkata-kata. Maka Aisyah paham, e, karena Rasul suka bersiwak. Maka diambilah e, batang siwak dari Abdul Rahman itu, kemudian di, dilunakkan oleh e, apa, mulut Aisyah. Jadi intinya ada uh, air liur Aisyah di, di siwa tersebut, kemudian digosokkan ke mulut Rasulullah sangat senang Setelah itu beberapa saat rohnya yang suci kemudian keluar dan uh, Aisyah sampai dalam hadisnya maka sangat bahagia sebelum Rasul keluar air liurku dan air liur beliau bercampur dalam siwa tersebut ini yani dalam sebuah hadisnya intinya uh, beliau terakhir sebelum meninggal ya bersiwak terlebih dahulu ini menunjukkan betapa beliau sangat mencintai, sangat menyukai ya maksudnya menyukai bersiwak ya, karena beliau sangat menjaga kebersihan. Ya. Nah intinya tentang siwak secara ringkas intinya uh, ya siwak itu uh, mensucikan mulut dan beribadah berpahala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Watahu. Ya um, uh, meskipun berpuasa boleh orang bersiwak baik siang hari ataupun duhur ataupun di uh, pagi hari ataupun di malam hari boleh tidak ada uh, larangan meskipun ada sebagai ulama makruh kalau di siang hari tapi tidak benar siwak berbeda dengan pasta, -pasta gigi ya maksudnya sikat uh, gigi itu kadang ada sesuatu yang masuk tapi kalau siwak tidak ada ya tidak adanya ada berupa uh, ada apa ada wangi saja nah kemudian masalah berikutnya saudara siwak di sini tentang sunanul fitrah ya tentang sunah-sunah fitrah Sunnah-sunnah fitrah ini Ia ya adalah Perbuatan Kebiasaan Yang dikerjakan oleh para ambiya Para nabi dan orang-orang sulihin dari terdahulu Ya Dan mereka sepakat Melakukannya demikian Ini fitrah Allah sudah fitrahkan Mereka melakukan semuanya para nabi Para orang sulihin Dan barang siapa yang mengerjakan sunnah-sunnah ini atau perbuatan ini ya, yang Allah anjurkan uh, ya, maka orang tersebut disifati apa yang mendapatkan fitrah dari Allah subhanahu wa ya. taala dan sunnah-sunnah ini sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa taala untuk dikerjakan oleh hambanya supaya hamba-hambanya Uh, apa berpenampilan yang bagus dan sempurna ya supaya hamba-hambanya dalam keadaan uh, tubuhnya ya uh, berpenampilan bagus dan sempurna ya, dengan sunnah-sunnah tersebut menyempurnakan penampilan maksudnya ini ah asalul haia ah, ya, penampilannya dan keadaannya semakin bagus dan semakin uh, jamil ya uh, semakin uh, bersih dan yang lainnya nah, ini sunah fitrah. Intinya sunah fitrah ini di mana ketemu semua para al-anbiya dari dulu itu melakukannya. Maka ya, seolah-olah orang yang mengikutinya itu kembali udah fitrah sebagai manusia ya. ini manusia yang sejati maka akan melakukan sunah ini. Tatkala dia meninggalkan sunah-sunah fitrah ini, maka dia akan keluar daripada kemanusiaannya gitu. Jadi contohnya, contohnya seperti di sini ada memotong kuku. Tak kerana seorang manusia membiarkan kukunya, gitu kan? Tidak pernah dipotong akan kembali pada hewan. Maksudnya bukan balik dia akan mengikuti hewani binatang. Dan sunnah sunnah fitrah ini di dalamnya ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya wajib. Ya, kerana sunnah sunnah di ini secara umum kan, itu perbuatan yang dianjurkan. Tapi di dalamnya nanti ada yang wajib dikerjakan, ada yang sunnah saja. Sunah, mustahab artinya hanya uh, anjuran saja. Ya, nanti disebutkan di sini uh, sunah-sunah fitrah itu, ya sebagian riwayat dari Abu Hurairah, dari hadis uh, Bukhari dan Muslim disebutkan lima sunah fitrah. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, konsult minal fitrah, lima hal yang termasuk fitrah, al istihdad, wal khitan wa qasush syarib wa nadful ibti lima yang termasuk Sunnah-sunnah fitrah kata Rasul al isal yaitu mencukur bulu kemaluan mencukur bulu kemaluan wal itu berkhitan ya di khitan wa syarif, mencukur uh, apa syarib kumis ya, mencukur kumis Wanatful ibti yaitu mencabut bulu ketiak, mencabutnya, membersihkannya maksudnya. Wataklimul wataklimul atfar yaitu memotong kuku. Nah, pertama, mencukur bulu kemaluan. Yang kedua, berkhitan. Yang ketiga, mencukur kumis atau memotong kumis, mencukur kumis. Nanti ada perbedaan. Bagaimana bersihkan semua apa dicukur di sini kan wakosu itu dicukur sebenarnya yang sunnah dan disisakan sedikit mencabut bulu ketiak dan memotong kuku hadis Bukhari dan muslim ini sebukan lima riwat abu hurairah nanti di riwat aisyah sebukan sepuluh ada tambahannya sepuluh ini yang yang lebih ditekankan di sini ya kita satu-satu bahas tentang al istihad mencukur bulu kemaluan ya ini termasuk sunnah fitrah sangat dianjurkan seorang muslim untuk mencukur bulu kemaluannya ya baik dengan apapun ya dengan gunting di sini kan dikata istihdad karena menggunakan besi dulu dengan besi ya ya seperti gunting tapi besi yang di, diadukan gitu ya untuk memotong maka dikatakan istihdad ya dari uh, besi yang berbentur intinya dicukur ya uh, bulu kemaluan karena di sini ya uh, menjaga kebersihan ya menjadi kebersihan dan penampilan lebih bersih Uh, iya, karena disebutkan di sini uh, disebutkan apa? Menurut ilmu kesehatan uh, sarang penyakit demikian. Kalau dibiarkan uh, maka uh, uh, sangat dianjurkan oleh syariat supaya dicukur karena ada mudoratnya, ada mudoratnya. Kalau dibiarkan ya baik dalam masalah kebersihan, ketika istinja mungkin masih ada tersisa najisnya kebawah ketika sholat itu. Atau yang berikutnya penyakit. Sarang penyakit kemudian yang berikutnya karena mengeluarkan bau yang tidak sedap. Ya, kalau dibiarkan. Dan batasnya batas mencukur bulu kemaluan sampai 40 hari. Sampai maksimum 40 hari. Kata para ulama kalau lebih 40 hari itu haram. Dibiarkan lebih 40 hari haram. Ada sebagian demikian Syafi'i makruh. Makruh tanzihi Makruh tanzih kata Imam Abu Hanifah Itu haram maksudnya berdosa Jadi sebelum 40 hari Harus sudah dibersihkan Ini memang batasan dari e, istihad Daripada e, tabi'in ya? Bukan dari hadis Nabi SAW Tapi memang demikian e, Tidak lebih dari 40 hari Intinya menghilangkan Bulu kemaluan dengan apa saja ya e, Sehingga bersih Kemudian yang berikutnya Al-Khitan kita, kita maklum itu sunat ya, menghilangkan kulit yang menutupi kemaluan bagi laki-laki, ya, sehingga ya dipotong kemudian ee, dibuang, ya dibuang. E, dan ini bagi laki-laki hukumnya wajib. Sedangkan perempuan, ya kalau diterangkan adalah sesuatu yang dipotong sedikit dari kemaluannya ketika masih bayi. Dan hukumnya yang rojih adalah sunnah Tidak ada perbedaan perempuan itu Ada mengatakan makruh, ada mengatakan sunnah Yang yang sohih Sunnah bagi perempuan Khitan itu dan wajib bagi laki-laki Wajib bagi laki-laki Dan lebih Ditekankan Sunnah uh, ini dikerjakan Ketika bayi umur 7 hari Bayi 7 hari Ketika tujuh hari, maka sunah-sunah yang di yang di apa yang dikerjakan adalah mencukur rambutnya, berkhitan, memberi nama dan akikah. Itu sunah yang dikerjakan ketika bayi tujuh hari, yaitu dikhitah, di apa mencukur langkuk rambut rambutnya seluruhnya, kemudian dikasih nama dan menyembeli sembelihan akikah. Kalau laki-laki dua, perempuan satu. Nah. Dan tujuannya berbeda jelas di sini. Kenapa laki-laki punya wajib? Karena ya, yang pertama untuk menghindari najis. Wabillahum salam, Menghindari adanya najis di kemaluan tersebut. Ya, ketika kalau belum disunat maka eh, tidak sempurna eh, kebersihan ketika buang air kecil. Ya, tidak sempurna masih ada mungkin ter, tersisa makanya dengan aja syariat sunat di sini ya sudah bersihlah makanya kata Imam Syafi'i uh, Imam Madhab yang lainnya dilarang orang yang belum bersunat untuk jadi imam sampai larangan demikian ya ya dilarang uh, orang belum disunat jadi imam takutnya dia membawa najis dan tidak sah akhirnya nanti jamaah tidak sah solatnya demikian uh, kemudian yang kedua adalah karena perintah syariat laki-laki harus disunat. Ya, maka hukumnya wajib dan kalau tidak disunat dia sampai meninggal dunia ya, Dia berdosa. Ya, ber berdosa. Sedangkan ya. perempuan kenapa sunnah hukumnya sunnah? Karena beda tujuannya. Ya, bukan untuk e, apa namanya? membersihkan atau untuk menghindari najis, tidak. Tetapi di sini tujuannya adalah ya di sini untuk apa? ghulmatiha e, ai syiddatu syahwatuha ya yuqallil yuqallil min ghulmatiha yaitu meredam syahwatnya bedanya ya. jadi untuk menyeimbangkan syahwatnya dengan dipotong sedikit dari apa namanya jadi ya, uh, apa namanya di sunah tersebut ya perempuan jadi kalau tujuan laki-laki adalah untuk kebersihan dari najis sedangkan perempuan untuk menstabilkan syahwatnya betul kan dengan potong sedikit ya Uh, nah ini jadi intinya perempuan juga disyariatkan karena ada sebuah hadis idza iltaqaha uh, alkhitan bil khitan karena sebuah apabila ketemu antara khitan dengan khitan wajibul apa uh, alghusl apabila khitan ketemu khitan maka wajib mandi mandi besar berarti di sini laki-laki di khitan perempuan di khitan di zaman nabi perempuan di di khitan demikian dan kalau perempuan Uh, sangat dianjurkan ketika masih kecil, jangan sudah besar. Masih kecil karena cepat untuk sembuhnya, untuk sembuhnya. Nah, ini hikmah. Ya, hikmah daripada khitan. Kenapa laki-laki diwajibkan? Karena untuk menghindari uh, najasah najis ya, yang uh, mungkin bersarang dari di apa di kemaluan laki-laki yang belum dibuang tersebut ya. Dan fawaidnya banyak sekali fawaidnya. Fawaidnya banyak sekali ya, laki-laki yang disunat dan yang tidak disunat sudah dibuktikan ya zaman sekarang, subhanallah ini syariat Islam yang hanif yang mengikuti milahnya Ibrahim alaihi Nabi Ibrahim alaihi salam di sunat umur 80 tahun, Pak ya, diperintah oleh Allah Subhanahu umur 80 tahun ujian bagi Ibrahim alaihi Akhirnya uh, yang setelahnya umatnya dan sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh sunat mengikuti milahnya Ibrahim alaihi Ibrahim alaihi Dan ada riwayat ini tidak benar dusta bahwasanya Rasul sallallahu alaihi ketika uh, lahir beliau sudah disunat. Tersebar ini bohong. Rasul seperti baik biasa. Beliau lahir belum disunat kemudian disunat ketika umur 7 hari yaitu sunahnya sunah orang-orang jahiliyah tapi dimasukkan dalam Islam karena memang itu adalah sunahnya Nabi Ibrahim. Ketika beliau tujuh hari, beliau diakekahkan Beliau disunat, beliau diberi nama Oleh kakeknya Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Nah ini tentang khitan Jadi dianjurkan sekali Pada hari yang ketujuh Al-Mulud kelahiran khitan ini Karena lebih cepat untuk sembuh Dan ya Supaya lebih sempurna ketika masih kecil itu katanya Ya Itu tentang khitan Sunat fitrah ya yang, yang kedua Ya, ya. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, eh, kemudian tambahan dari khitan ini, Khitan itu seperti ya ini sunafitroh ya seperti memotong kuku, jadi tidak perlu ada seremonial uh, sebenarnya yang lain, tambahan tambahan yang lain. Kalau memang ada ya, ya untuk uh, umbulin orang untuk syukuran ya itu mubah, boleh-boleh saja. Ya, jangan ditambah tambahan yang lain. Ya tambah dengan ada pengajian, tambah dengan hajatan, ya, ya, tidak itu memberatkan. Ya dan juga akhirnya e, tabdhir, ya hanya untuk mengumpul keluarga atau teman, biasanya sudah disunat. Sebenarnya tidak begitu juga tidak apa-apa. Ya, jadi akhirnya di kita e, ada hajatan untuk sunatan. Dan Jadi memberatkan akhirnya begitu. Ya, jadi istilahnya dengan e, mudah Dengan dalam syariat, ya, tidak ada walimah atau yang lainnya atau hajatan yang lainnya atau juga tambah lagi sekarang untuk anak-anaknya dirias ya seperti pengantin yang lainnya ya ini itu kebiasaan yang melisihin sunnah si sunnah ya makanya dianjurkan 7 hari 7 ya, hari enggak karena hajatan besar ya cukup dengan akekah kan? sudah olimahnya dicampung dengan olimah akekah dengan akekah ya nah kemudian yang ketiga dari sunnah fitrah ini adalah mencukur kumis ya membereskan kumis mencukur kumis ya E, yang dikatakan kos di sini al kosu yaitu mubalagh maksudnya sangat pendek dicukur tapi sangat pendek dan sisakan sedikit ini yang sunnah ya maka dengan e, dicukurnya kumis itu memperindah e, apa memperindah e, ya keadaan seseorang dan membersihkannya dan menyelesahi orang kafir hikmahnya dicukur kumis memperindah mempercantik gitu ya keadaan kemudian membersihkan juga muka ya coba kalau kumisnya banyak-banyak ya, banyak. kalau makan kalau minum itu kan kena makan kelihatannya ya kotor tapi kalau dibersihkan bersih kelihatan kita lihat orang yang kumisnya dibersihin gitu kan dan jenggotnya dipelihara kelihatan apa memelihara kebersihan kemudian juga menyelisih orang kafir dan orang musyrikin, orang majusi yang dia membiarkan kumisnya dan memotong jenggotnya. Ini kebiasaan orang, orang kafir. Tentu zaman dulu sampai sekarang demikian kan? Kita melihat orang-orang kafir kumisnya yang dibiarkan, jenggotnya yang dicukur sampai habis. Maka orang Islam mukhalafatul kuffar, ini si orang kafir membiarkan jenggot, ya, dipelihara, dirawat dan mencukur kumis. Dan itu adalah perbuatan selaku soleh. Dan itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memotong kumisnya dan mencukur kumis dan membiarkan jenggotnya sampai sampai apa? Sampai ke dada ya beliau paling lebat jenggot beliau Shallallahu ya. Alaihi Wasallam. Kemudian banyak hadis-hadis yang sahih yang menganjurkan untuk mencukur kumis dan membiarkan jenggot. Ya, membiarkan jenggot maksudnya, ya memanjangkan jenggot. Ya dengan memanjangkan jenggot ini sunah mengikuti sunnah Nabi Sosalam bahkan hukumnya sebagian ulama hukumi wajib ya dengan membiarkan jenggot maka itu eh, apa eh, mengikuti sunnah Nabi Sosalam dan itu adalah yang yang dimana sunnah yang sangat melekat dengan Nabi Sosalam sunnah al-ambiyah para Nabi semuanya berjenggot kenapa di sini ya karena jenggot adalah melambangkan di sini madhar arujullah itu apa menampakkan kejantanan ke, ke itu. Jadi seorang laki itu tanahnya berjenggot begitu. Ya meskipun tidak ada jenggot yang dipaksakan ya. Jadi intinya tanda dari para orang-orang Arab itu dia eh, jantan ya kelaki-lakiannya ya ada yaitu ada jenggotnya begitu. Karena kalau perempuan tidak ada jenggot. Dan juga al-jamal itu lebih indah. Lebih indah lebih ganteng dengan adanya jenggot demikian kan. Sebaliknya E, sebaliknya, sebagai manusia yang dia malah mencukur jenggotnya, membiarkan kumisnya e, tidak memotong kumis, eh, tidak memotong apa ya, tidak potong kumisnya dibiarkan dan jenggotnya dihabiskan, maka ini menyisi sunnah, menyisi sunnah Nabi SAW yang dimana Rasul e, memerintahkannya dengan kalimat perintah seperti dalam hadis Abu Hurairah, jazu ashwarim. Wahru alihah, waholiful almajus hadis Muslim. Jazu di sini pangkaslah kumis-kumis kalian. Pangkaslah kumis-kumis kalian. Wahru uh, alihah, panjangkanlah jenggot kalian. Wahru ya, panjangkan, biarkan. Waholiful majus dan selisilah orang majusi. Ya, berselisilah dengan orang majusi. Orang majusi itu dicukur jenggotnya, dibiarkan kumisnya. Jadi nah, milisi orang majusi. Dari hadis Ibn Umar dari nabi sallallahu alaihi wasallam khaliful musyrikin ya Selisih, selisihlah orang-orang musyrikin berbedalah dengan orang musyrikin gitu maksudnya uh, di sini apa farru farru alihah ya peliharalah jenggot biarkan jenggot itu memanjang wa ahfu dan cukurlah uh, kumis-kumis kalian ya. ini sigohnya haris muttafaqan alai maksudnya bentuk katanya perintah Pak dia dengan jazu pangkaslah, kemudian wafiru atau wafiru ya uh, pelihara lah, biarkan jenggot. Berarti di sini wajib kata Ibnu Hazm dan kata Ibnu Timiyah juga dan ulama yang lain uh, lebih berpendapat wajib meskipun sebagian ulama mengatakan sunnah, sunnah muakada, sunnah yang ditekankan, mengelihara jenggot. Uh, yang benar adalah wajib karena redaksinya perintah karena setiap perintah dalam hadis selama tidak ada uh, nas yang memalingkan pada sunnah maka tetap hukumnya menjadi wajib maka orang yang mencukurnya berarti berdosa kalau mendapat ya yang, yang wajib ya tentu ini adalah uh, sebuah uh, apa namanya perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimana Nabi uh, me mewajibkannya mengharuskannya kepada umat Islam yang laki-laki untuk memelihara jenggot dan mencukur kumis. E, faedahnya karena faedahnya apa? Seorang ketika memelihara jenggot mencukur kumis pertama adalah itiba. Kebalang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perintah dari Allah semuanya. Wama yang tepul anil hawa inhuwain la wahyu yuhah. Tidaklah rasul untuk berbicara dari hawa nafsunya, tetapi apa? Dari wahyu yang diwahyukan kepada rasul Shallallahu Wasallam dari Allah. Dari Allah subhanahu wa ya. taala. Jadi ini ittiba' kepada Rasul dan sebuah ibadah. Kemudian menyelisihhi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Menyelisihi Majusi, menyelisihhi orang kafir dan orang uh, musyrik ya. Ketika kita berjenggot dan mencukur kumis itu menyelisihhi orang-orang orang kafir dan uh, menghindari tasabbuh dengan perempuan. Nah, hikmahnya tadi. Kenapa harus berjenggot dan mencukur kumis? Pertama jadi, itibat Yang kedua, itibat kepada Rasul yaitu ibadah, dan Allah mencintainya Siapa yang mengikuti Rasulullah Allah mencintainya, Allah mengampuni dosanya Yang kedua Menyelisihi musuh-musuh Allah Yaitu orang kafir, orang musyrikin, orang majusi ya, Kita diperintahkan untuk Menyelisihi mereka, tidak boleh tashabuk Dalam penampilan, dalam ibadah, dalam apapun Kemudian juga Menghindari apa? Tashabuk dengan perempuan kalau dihabiskan di, di jenggotnya di, dicukur habis berarti seperti perempuan. Sedangkan tashabuh binisa hukumnya haram. Lā ya, lā anā uh, allāh lā anā allāh almutashabihinā binisa walmutashabihatubirijah. Allah swt melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Di antara tashabuh dengan nisa itu mencukur jenggot mencukur jenggot itu tasabuh dan masuk ke dalam ini laknat di sini masuk laknat jadi seolah-olah dia ingin menyerupai perempuan nahutubila apalagi kumisnya dicukur juga gitu kan jenggot dan cukur juga habis uh, tapi sekarang karena ya itulah dari pengaruh eltin dari orang-orang kafir jadi uh, dengan iklan jadi ya yang dikatakan bersih gitu ya, dikatakan indah ganteng itu nggak berjenggot nggak bergumis nah, jangan iklan gitu kan karena penampilan orang-orang kafir demikian ya jadi akhirnya melihat orang yang berjenggot ah ya tidak ini tidak tidak ada kebersihannya atau kurang ya kurang apa namanya kurang indah karena ini sudah shaitin yang benar adalah laki-laki itu berjenggot kemudian e, kumisnya dicukur ini lebih indah dan lebih menjaga kebersihan demikian dan juga sudah dibuktikan ini juga termasuk daripada Mujaizah Rasulullah Sallam, orang yang berjenggot akan terlindung kan dari apa namanya sebuah penyakit yang ada di di, di lahirnya sudah dibuktikan ketika orang tidak berjenggot ya, akan kemungkinan ter, ter, ter, terkena suatu penyakit lah Allahumma alam intinya ada apa di sini ada faedah besar untuk kesehatan ternyata dibalik itu ya intinya kita intibah pada Rasulullah Sallam kesimpulnya di sini mencukur kumis ini termasuk sunah fitur. Dan bahkan diperintahkan. Bahkan wajib kita mencukurnya. E, ada dua pendapat ulama. Apakah komis itu dihabiskan? Apa dikatakan di sini hanya dicukur tipis? Memang e, Syekh Al-Bani, e, Syekh Mugbin mengatakan makruh kalau dihabiskan komis itu katanya. Jadi perintahnya hanya dicukur, dicukur dirapihkan. E, ada sebagian ulama ya tidak mengapa dihabiskan juga ini intinya bagaimana keadaan kita ya kita ingin e, dirapihkan ya silahkan tidak tidak tidak tidak tidak mengapa kemudian ingin di, di, di, apa namanya, dicukur habis ya e, juga tidak mengapa ya. kemudian e, batasnya batasnya sama seperti tadi yaitu tidak lebih dari 40 hari kata para ulama batasan daripada mencukur e, kumis. Dan jenggot hukumnya wajib tidak boleh dipotong, tetapi boleh dirapikan. Maksudnya tidak boleh dicukur habis, tapi boleh dirapikan dengan hadis Ibnu Umar dari hadis daripada hadis Imam Muslim ya dan Imam Ahmad. Ibnu Umar beliau kalau umroh kalau haji tatkala tahalul mencukur rambutnya habis ya di di kemudian beliau memegang jenggotnya Ibn Umar bukan Rasul Ibnu Umar memegang jenggotnya sekepal gini kan jadi apa yang yang apa yang lebih dari kepalanya ini beliau potong jadi di jenggotnya dikumpulin kemudian di kepala ya di kepala dengan satu kepala maka yang lebih dari kepala ini beliau potong nah ini ini dalil dibolehkannya merapikan jenggot. Bukan berarti dibiarkan itu biarkan kusut gitu ya, enggak dipelihara, enggak disisir enggak. Jadi, dipelihara di sini ya dipotong, dirapihkan, kemudian di, oh, dibersihkan dan yang lainnya. Ya intinya boleh mencukur untuk merapikan, bukan mencukur menghabiskan. Maka tidak diperbolehkan lah ya. Intinya hukumnya wajib dan orang yang mencukur habis itu berdosa. Orang berdosa bahkan kalau salafus saleh melihat itu para ulama demikian berjenggot. Cuman aneh yang sekarang ya banyak yang orang berilmu kok komentarnya ya ya komentarnya sangat sangat buruk ya, sangat jelek. mengatakan iya orang semakin panjang jenggotnya semakin <guruh. <guruh. <guruh. Berarti Rasul demikian naudzubillah Padahal ulama-ulama terdahulu, Imam Syafi'i, Imam Madinah semua berjenggot. Bahkan al-Hadis, saat melihat orang meriwayatkan Hadis tidak berjenggot, jangan tolak Hadisnya. Gak ada wibawanya. Maksudnya jenggotnya dihabiskan. Oh, berarti ini gak benar. Kan? Jadi gak menerima Hadisnya. Sampai demikian. Lihat nah, melihat penampilannya juga. Ketika orang menerima ilmu, jadi melihat penampilan ulamanya atau menerima Hadis, Dia diamalkan gak Hadisnya? Ini Hadis yang masyhur dan melekat di Rasulullah. Ya tentang jenggot, apalagi hadis yang lainnya itu nggak diamalkan. Apa yang lainnya? Ya maka dilihat dulu akhlaknya, penampilannya. Maka diambil ilmunya. Demikian para salaf. Aib dikatakan aib. Tetkalah seorang alim, ulama yang tidak berjenggot dihabiskan. Ya sampai demikian dalam buku-buku mereka. Ya intinya itu tidak benar dengan hawa nafsu demikian. Ya. Uh, akhirnya membenci sunnah Nabi, saw. Malaikatullah dari ini bisa khawatir, ya takutnya masuk ke dalam orang-orang yang fasik ya. Intinya inilah pendapat daripada mayoritas para ulama. Ya kita tidak melihat ulama yang sekarang yang dimana merasa dirinya paling paling berulama ya, paling uh, berilmu, tapi menyelisihi dari pijeman para ulama Islam terdahulu ya. Uh, ya kemudian yang berikutnya taklimul adfar, memotong kuku ya. Jadi memotong kuku dengan apa saja intinya dibersihkan kuku tersebut memperbagus tangan membersihkan tangan dari kotoran-kotoran yang di mana bersumungnya di bawah kuku ya tatkala dibiarkan panjang maka memungkinkan banyaknya kotoran di di bawah kuku dan ketika makan demikian akan bercampur dengan makanan dan akibatkan penyakit. Ini lah fikmahnya diantaranya. Dan juga yang kedua menyelisihi binatang, ya karena e, kita dianjurkan bukan dianjurkan diperintahkan untuk menyelisihi binatang dalam penampilan dalam apapun tidak boleh e, kita apa menyerupai binatang. Karena seorang yang memanjangkan kukunya maka dia seperti binatang buas, ya. Jadi e, e, dan itu juga disukai oleh syaitan. Jadikan orang memanjangkan kuku, takzian dia menghias uh, dirinya untuk setan, wataklid ada lila dan dia taklid kepada musuh-musuh Allah orang kafir. Ia ya, orang kafir yang demikian dia memanjangkan kukunya, kemudian pakai apalah itu diwarnai, ia ya, biasanya perempuan itu taklid kepada orang kafir, orang-orang nasrani, orang-orang ya, uh, musyrik, sedangkan Islam. Ya harus apa namanya e, menganjurkan memerintahkan apa dipotong untuk menyelisihi binatang dan menyelisihi orang-orang kafir. Ya intinya memotong kuku sangat dianjurkan untuk kebersihan dan juga ada perintah dari syariat. E, kemudian juga menyelisihi binatang, ya yang lain. E, ini batas waktunya ini juga 40 hari, tapi dilihat keadaannya biasanya seminggu sudah panjang ini potong dua minggu kalau 40 hari itu sangat panjang sekali, ya. Dan juga bisa kalau orang membiarkan kukunya bisa bisa apa air gitu air ketika berwudhu tidak sampai pada apa jari-jari ya karena terhalang oleh kuku jadi ini tidak sempurna akhirnya wudhunya demikian ya. kemudian yang kelima adalah mencabut bulu ketiak ya itu natul ibti mencabut bulu ketiak Secara bahasanya mencabut maksudnya menghilangkan bulu yang ada di ketiak. Tapi yang lebih sunnah dicabut eee, ataupun dicukur ataupun yang lain intinya dihilangkan dengan apa saja. Kalau dulu kan dicabut ada alatnya. Ya, kalau bisa lebih sunnah dicabut. Ya, tapi kalau sakit ya bolehlah dicukur atau dikerok dengan alat yang sekarang banyak begitu. Eee, kenapa hikmahnya diantaranya ya itibar bahwa Rasulullah -rasul SAW para ambiyah melakukannya semuanya. Para ambiyah melakukan demikian. Ya. Yang yang kedua kala naḍowa kebersihan. Kebersihan badan. E, tatkala memotong atau membersihkan bulu ketiak, maka akan menghilangkan bau yang tidak sedap dari badan. Begitu. Karena kenapa? Karena berkumpulnya kuman, gitu ya, atau ya kotoran itu e, bersarang di di bulu tersebut. Ya. E, adanya bulu ketiak, e, jelas. Ya, ketika orang kalau e, dibiarkan, maka akan timbul bau yang nggak sedap. Tapi kalau bersih sudah Badannya tidak akan ada baunya demikian ya Dan inilah agama kita yang lurus Yang suci Memerintahkannya demikian ya e, Intinya perbuatan-perbuatan tadi -perbuatan Sunnah-sunnah fitrah tadi yang lima Itu sangat dianjurkan Bahkan sebagian ada yang wajib Demikian e, Kenapa? Karena agama kita agama yang menjaga Kebersihan, agama yang menjaga Kesucian, agama yang hanif Yang lurus, mengikuti Sunahnya para ambiyah, yang dimana dengan melakukannya akan semakin apa e, Tajmil itu keindahan, ya, semakin indah penampilan, ya watakfir semakin apa e, bersih, ya suci, wanadovah juga sama e, semakin menjaga kebersihan, semakin e, e, suci ya badannya, ya. E, dan sehingga seorang muslim dalam penampilannya e, akan semakin baik. Dengan melakukan sunat fitrah tadi, ya dengan berjenggot, mencukur kumis, mencukur bulu kemaluan, dengan dikitan, dengan mencukur uh, bulu ketiak, uh, memotong kuku, maka penampilan akan semakin baik, semakin sempurna, menjadi seorang manusia. Ya. Kemudian uh, menjauhi taklid kepada orang kafir dan orang jual, dengan melakukan sunat fitrah itu menyisihi orang-orang kafir dan orang-orang bodoh. Orang bodoh demikian, ada yang dibiarkan rambutnya sampai bertahun-tahun dibiarkan kumisnya, biarkan ya, tidak dipotong jadi dirawatin ya, atau dibiarkan uh, yang lainnya itu kukunya ada kalau kita lihat ada kuku terpanjang di dunia, ya, gitu kan? Itu bukannya ini sebenarnya itu jorok ya itu seperti binatang ya dan itu bukan uh, manusia sesuatu, ya. Jadi sesudah pindah kepada uh, naluri binatang ya, dengan kukunya panjang intinya. Kita harus bangga dengan agama kita yang menganjurkan sunnah-sunnah tersebut uh, uh, menjaga kebersihan uh, penampilan semakin indah semakin baik. Kemudian muti'an li robi dengan melakukannya kita mentaati Allah subhanahu wa taala sebagai roh kita Melakukannya demikian kita mentaati Allah karena dari Allah subhanahu wa taala kan sunnah fitr ini mutab mutab apa mutabian di sunnah tersebut dan mengikuti itibar kepada sunnah rasulullah saw. Ya intinya. Dengan uh, melaksanakan sunnah fitrah itu, apa namanya? Kita bangga terhadap agama kita, ya, yang uh, menjaga kebersihan, kesucian juga, mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan itiba mengikuti Rasul mengutus sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya, ditambahkan dari lima sunnah fitrah tadi, yaitu lima yang lainnya, lima yang lainnya berdasarkan hadis Aisyah radiha anha dari hadis riwayat Imam Muslim ya Imam Imam Muslim dan yang lainnya Imam Ahmad dan yang lainnya disebutkan di sini tambahannya yaitu sini enggak disebutkan kan tadi yang itu as-siwa miswak fitrah kan siwa kemudian e, itu yang ke-6 istinshaq al-ma ini yang ketujuh 7 menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya kembali ini sunah fitrah tatkala wudu atau saat kala bangun dari tidur Telah malam ya yang dimulai adalah menghirup air tiga kali ya tiga kali karena uh, setan bersarang di di hidung dalam riwayat kan uh, mengganggu manusia karena orang ngantuk lagi gitu kan malas lagi ketika itu tiga kali sudah press lagi nah, setan, ya setan pergi dia dalam sebuah riwayat ya kemudian uh, wal matmadah yaitu berkumur-kumur. Berapa itu? Ke-8. Jadi ke-6 siwak, istinshab, masukkan air ke hidung dan mengeluarkan kembali ketika wudu Kemudian berkumur-kumur. Kemudian al-ghaslu al-barajim yaitu membasuh ruas-ruas jari. membasuh ruas-ruas jari tatkala mencuci tangan baik setelah makan mau makan ketika wudhu ya ketika mau mandi itu me, apa, mencuci tangan dengan menggosok-gosok ruas-ruas jari ini sunnah fitrah sunnah sunnah fitrah jari atau ya jari-jari tangan Wal istinja kemudian yang keberapa sini sembilan oh sepuluh istinja ya istinja bersuci setelah buang air kecil dengan menggunakan air ini sunnah fitrah ya Sunah fitrah termasuk wajib di sini kan? Nah, wajib seperti uh, berkumur-kumur tatkala wudu hukumnya wajib yang sunah uh, uh, yang yang kuat dan istinsak juga wajib. Istinsak itu wajib yang nah, kita jelaskan pendapat yang benar dari Imam Ahmad tatkala berwudu ya. Sedangkan yang lainnya adalah itu ya, sunah seperti siwak dan uh, apa mencuci ruas-ruas uh, jari. Ini berdasarkan hadis Aisyah ha Uh, beliau berkata Qala Rasulullah SAW Ashrun minal fitrah Sepuluh yang termasuk Sunnah-sunnah fitrah Qasus syarib Mencukur uh, kumis Pertama Wa'ifa uliha uh, Memanjangkan jenggot Yang ketiga <coughs> yang ketiga siwak Istinsat al-mak Yang keempat menghirup air ke hidung Dan mengeluarkannya lagi Yang kelima memotong kuku yang keenam mencukur ah mencukur apa mem, mem, mem, membasuh jari-jemari ruas-ruas jari-jemari ruas-ruas jemari uh, ruas -ruas jadi ruas -ruas kemudian mencabut bulu ketiak kemudian mencukur bulu kemaluan kemudian Yang terakhir berkumur-kumur ada sepuluh apa sembilan dari hadis itu sepuluh ya tadi dengan istinja ya digabung dengan istinja tadi E, termasuk e, sunah fitrah. Ya, di hadis riwayat Imam Muslim dan yang lainnya. Ya. Ya. Itu e, sunah fitrah ada sepuluh yang e, sangat dianjurkan. Ya, kalau kita e, apa diulang kembali di sini. Yang pertama mencukur kumis, kedua memanjangkan jenggot, ketiga bersiwak, keempat istinsyaq, menghirup air ke hidung, kelima memotong kuku. Keenam Mencuci Ruas-ruas uh, jari Kemudian mencabut bulu ketiak Dan mencukur, uh, mencukur Bulu kemaluan Kemudian uh, Berkumur-kumur Dan istinja Berkumur dan istinja ya, Itu semuanya 10 ya, Hadis riwayat wa'atma muslim Dan tadi juga haris tuwayat Daripada yang 5 itu Hadis mutafakun ya, alaih Dari Abu Hurairah Ya sampai di sini ada pertanyaan. Bersiwak untuk ibu-ibu ya. Oh ya bersiwak untuk laki-laki uh, dan perempuan dianjurkan. Bukan hanya laki-laki saja. Jadi ibu-ibu juga ya bersiwak sunah. Ya sunah ber bersiwak. Ya, menggunakan siwak yang basah tentunya tidak menyakiti uh, mulut atau gigi. Ya, kalo, di sini kalau mau nyari apotek, biasanya ada di apotek. Kalau di supermarket biasanya e, sudah kering. Makanya yang umroh ya yang umroh nitip begitu ya. Oke, satu pak. Iya, <tuh>. sih yang lebih bagus di Saudi Arabia buahnya. Yang masih basah. Ya, dan itu e, harum biasanya yang masih basah. Kalau udah kering ya susah untuk apa apa namanya? Untuk melembapkannya. Kalau dengan air ya tidak wangi, ya. Ya, ya. Uh, set, ya. Uh, praktisnya bersiwak itu uh, gimana? Pakai air atau gimana? Karena ketika bersiwak itu ada air liur yang perlu dibuang, gitu ya, atau seperti apa? Tahu kan? Karena kalau ya. lihat ininya, misalnya tadi uh, di setiap saat pada saat, saat beratun mau sholat gitu, terus takbir Heeh. <tuk> <tuk> <tuk> Maksudnya dengan air kalau aku wudhu, iya wudhu dengan air. Ya, Satu tahbir, ya bersiwak aja dengan siwak. Ya, Kantongnya itu. Dia ini kantonginnya. Ya, ya taruh sumi, ya, ya, Oh, liur tidak najis, ya. Liur tidak najis, tidak termasuk najis kalau jika sisa kotoran tadi makanan itu habis makan daging. Iya. <laughs> Makanya yang sahih Pak adalah yang bagus lebih, ya lebih, adalah menggabung dua hal, menggabung. Setelah makan gosok gigi, kemudian bersiwak, lebih bersih. Kalau misalkan bersiwak juga ya begini kata si Syekh Awsaimin Pak kan dianjurkan orang kalau sudah makan itu berkumur-kumur digosok dengan jari. Dengan jari. Jadi ya, makanan dikumur-kumur dengan Air kemudian kan bersih, kemudian baru disiwa. Enggak habis makan langsung disiwa. Nanti ke, ke siwa kan kotor siwanya. Nah, jadi ada ada diantaranya sudah makan itu sampai, e, cuci tangan juga kumur-kumur sampai dikosok dengan jari. Tapi sisa sisa makanan itu keluar, baru disiwa. Baru Kalau kita kita ada ada segi misalnya disiwa itu untuk kita ikuti sunnahnya sebagai syarat kita aja iya iya jadi ee, ada sebagai ulama menggabung dua hal itu lebih bagus jadi dia juga ngosok gigi ada gigi juga siwak karena siwak ini ubudia kalau ngosok gigi hanya ada kebiasaan kebersihan saja gitu kalau dengan siwak dengan batang arak ini yang ubudia ini ibadah ini ya tapi tak kita nggak mendapatkan siwak ini ya sudah dengan yang ada itu kalau niat kita ingin niatan ibadah itiba ya dapat telah pahala tapi kalau untuk ubudiyah kata ulama yaitu dengan batang siwa uh, batang arab maksiatnya itu maka menggabungkan itu lebih bagus jadi dia juga bersok gigi membersihkan mulut kemudian juga ketika dia mau sholat siwa ketika dia baca Quran siwa beda kalau masuk gigi terbatas waktunya mungkin ketika mandi ketika sudah makan tapi kalau mau sholat bersu gigi mau baca Quran lagi nggak uh, bisa ya menggunakan air itu lebih simpel demikian kan dimasukkan sini dan uh, sekarang ada sih kalau di Saudi sini ada tempatnya ada tempatnya pak jadi bersih gitu kan jadi dari kayaknya plastik tapi bagus kayak bowl pen gitu ada tempatnya jadi saya uh, waktu itu beli dipapernamanya uh, diletakkan kemudian ditutup ya. jadi disakuin jadi bersihlah kelihatannya kalau kalau kalau nggak ada tempatnya kelihatan gitu kan abis digosok-gosok kelihatan agak ini gitu kan ada air liurnya tuh yang lain uh, tapi hal-hal itu hal bukan yang yang yang yang menjijikan hal yang biasa demikian sebenarnya ya. Uh, ya kita disakuin siwaknya setelah digosok-gosok kita tentang najis dan juga kotoran ya yang, yang suatu yang jelek tidak karena para salaf melakukan demikian ya e, kemudian e, melunakkan siwak itu dengan air liur Bukan dengan air ya jadi dilunakkan dengan air liur itu menjadi lunak tidak dengan air kecuali dalam keadaan berhuduk bahkan kalau kalau siwak itu terus e, di, dicuci akhirnya kering dan hilang akhirnya khasiatnya ya ya kalau siwak itu banyak terkena air nanti lama-lama kan kering cepat keringnya dan akhirnya tidak ada wanginya dan sudah nggak kepake ya makanya e, cukup dibersihkan saja e, dengan kain atau dengan tisu tidak banyak dicuci akan tidak akan cepat hilang khasiat e, wanginya juga cepat kering ya, tidak bisa untuk pakai lagi ya. ketika bersujud bolehkah berdoa hanya dalam hati dan dalam bahasa indonesia iya e, rajatidhu e, bidu'a dalam sebuah hadis kan ketika kalian sujud kita terus e, bersungguh-sungguhlah kalian berdoa karena e, doa ketika sujud itu mustajab doa ketika sujud mustajab e, suatu keadaan di mana seorang hamba itu sangat dekat dengan rabbul alam dengan Allah itu dalam sujud dan sujud kita dekat dengan Allah subhanahu sangat dekat maka perbanyaklah berdoa dalam sujud Tapi syaratnya kelas sudah mengucapkan zikir sujud Subh'ana Rabbiyal A'la Wabihamdih Tambahannya itu suhih Cukup subh'ana Rabbiyal A'la Itu yang yang sangat suhih Wabihamdih Ini tambahan Jadi hadis yang lain Kasi al juga uh, Satu kali Itu yang wajib Dua, tiga itu sunnah Setelah itu Boleh berdoa Doa-doa apa -doa saja Allah magfir li Doa kebaikan dunia Tapi syaratnya bahasa Arab kalau mau dilafadzkan. Jadi intinya berdoa kapan? Setelah membaca zikir sujud dulu. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, ala tiga kali kemudian dia berdoa. Dengan doa apa saja? Oh. Ya, uh, ya. Uh, kalau ingin dengan bahasa Indonesia di dalam hati, tidak boleh diucapkan. Dia boleh kecuali uh, boleh uh, pendapat Imam Abu Hanifah ini dibantah oleh Jumur dalam sholat enggak boleh bahasa lain kecuali bahasa Arab. Jadi kalau ingin permintaannya dengan bahasa Indonesia cukup dalam dalam hati ya dalam hati kita ingin minta sesuatu dalam, dalam ya. e, bolehkah mengirim al-fatihah kepada Nabi? Ya tidak ada tidak boleh ya. Nabi tidak butuh al-fatihah kan nah, Nabi yang mengajarkan al-fatihah jadi setiap orang yang membaca al-fatihah Nabi kebagian pahalanya tidak usah dikirimkan karena Nabi yang mengajarkan soal al-fatihah ya Nabi yang e, menyampaikan soal al-fatihah jadi e, tidak ada riwayatnya para sahabat mengirim al-Fatihah. Salah pengertian, maksudnya ketika di masyarakat dan itu juga e, tidak ada generasi para mengirim-mengirim bacaan-bacaan pada mayit. Tidak ada mengirim, mengirim Yasin, enggak mengirim surat al-Fatihah, ada. Cuman itu dalam madhab Syafi'i dan sebagian orang orang sufi. Bahkan di negeri kita banyak demikian. E, mengirimkan pahala bacaan al-Fatihah, maksudnya bukan mengirim al-Fatihah, karena al-Fatihah bisa dikirim. Al-fatihah itu buat orang hidup. Nah, Al-Quran itu udah linas. ya, petunjuk bagi manusia yang masih hidup. Karena kalau udah mati itu udah terputus. Jadi tidak ada kewajiban membaca Al-Quran. Tidak ada kewajiban membaca Al-Quran ya. Jadi, maksudnya mengirim pahala bacaan Al-fatihah ini maksudnya. Dan ini ini yang yang yang, yang dianjurkan oleh bukan dianjurkan. Ini berpendapat ya, e, dibolehkan oleh Imam Ahmad tetapi imam syafi'i melarang yang sebenarnya imam syafi'i itu melarang mengirimkan pahala pahala bacaan apapun tapi makanya aneh begitu di negeri kita syafi'iyah tetapi e, melakukannya pada madzhab syafi'i sebenarnya itu melarang bahkan menganggap tidak nyampe mengirimkan pahala bacaan al-fatihah ketika orang baca al-fatihah pak dapat pahala dikirimkannya pahalanya bukan surat al-fatihahnya itu maksudnya dia orang al-Fatihah, bukan al-Fatihahnya pahalanya. Nah, intinya kepada Nabi tidak ada, ini perbuatan termasuk yang bidah ya. Dan tidak pernah ada nukil dari sahabat mengirim al-Fatihah kepada Nabi. Tetapi yang sunnah bersolawat Ya, barang siapa bersolawat kepada Nabi satu kali, maka sallallahu alaihi asyrah marat. Asyrah marat, jadi Allah akan bersolawat kepada Nabi 10 kali, dibuat ganjarananya. Jadi yang yang masyru' adalah bersolawat kepada Nabi. Ya Allahumma sholli wa salim ala nabiullo Muhammad atau salawat yang lainnya ini berbahagia. Apakah termasuk bid'ah membaca al-fatihah setiap kali selesai berdoa? Iya maksudnya setiap kali berdoa selesai berdoa kemudian baca al-fatihah. Ini memang tidak ada, tidak ada riwayat dari para sahabat ibu ya. Jadi al-fatihah itu dibaca ketika solat, dibaca ketika ketika solat saja, ketika solat sunnah, solat falah. Adapun di luar sholat tidak pernah ada riwayat dari barat sahabat kecuali rugiyah, kecuali rugiyah. Al-fatihah itu nama nama lain surat al-fatihah. Ar-rokoh yaitu untuk rugiyah. Baca orang terkena gangguan jin ataupun sakit apa, baca tujuh kali kata Imam Qayyim ya sambil ditiupkan dan sambil dipegang tujuh kali surat al-fatihah, InsyaAllah dengan yakin akan sembuh. Jadi baca Al-Fatihah itu Hanya dalam sholat dan juga di luar sholat Itu untuk urqiyah Itu yang lainnya tidak ada Penutup doa enggak ada riwayatnya Tidak ada riwayat eh, para sahabat Atau dalam eh, buku, buku hadis Rasul kalau sudah berdoa Al-Fatihah tidak ada Ya Intinya Kalau sudah berdoa ucapannya Amin Apa amin artinya Allahummas Allah masta lana itu makna amin itu amin itu iya Allah kabulkanlah doa kami Ya Allah kabulkanlah permohonan kami nah, Jadi setelah berdoa itu caranya amin ya Robbal alamin ya itu tidak ada uh, bacaan bacaan yang lain bu, ya. uh, apakah ada kaitannya menggunakan siwak kepada orang yang kerasukan jin ya. karena ada ustaz yang memukulkan siwak kepada orang yang kerasukan dan jin itu merasa kesakitan iya Ketika orang meruki ya, mungkin ustaznya lagi pegang siwak. Jadi enggak ada yang untuk dipukulkan siwaknya mukulkan. Iya, karena memang ketika orang meruki ya, orang meruki ya, Pak. Dan ini berhubungan dengan jin. Jadi apa yang dipegang oleh orang meruki kepada orang itu, jin itu akan merasakan. Maupun buku, pukulkan gitu kan, maupun koran pukulkan, dia akan merasakan. Ataupun dipegang dengan tangannya, dia merasakan sakit. Ya, makanya tahap awalnya tidak disentuh begitu sudah bandel gitu kan baru mulai disentuh, dipegang gitu kan atau dipukul yang pukulnya tidak sampai dipukul apa melukai tidak untuk supaya jinnya keluar karena dengan pukulan orang yang rukyah itu dia merasakan sakit si jin itu ya jadi bukan dari siwaknya itu bukan kan kebetulan orang yang rukyahnya bukan siwak jadi siwaknya pukulin gitu ibu ya jadi dengan pengaruh pukulan itu itu mempengaruhi apa jin jadi jin itu merasa kesakitan jadi ya, makanya eh, apa namanya, ada riwayat-riwayat Daripada para tabiin dia mengukul, mukul dadanya orang yang eh, kerasukan Jin ketika merukyah, ya merukyah. Ya. Eh, adakah batas panjang jenggot? Ya, batas panjang jenggot memang di sini perintahnya untuk dibiarkan ibu ya, dipelihara. Rasul dalam riwayat sifat jenggot beliau sampai dada sampai dada. Yaitu juga bagi yang lebat dibiarkan saja kemudian dirapihkan. Dirapihkan jangan sampai apa namanya? Ke perut gitu sampai panjang tapi dirapihkan seperti Rasul hanya sampai ke dadanya. Demikian ya. Tapi batasannya tidak ada sih hadis tidak ada membatasi jenggot, tapi intinya dibiarkan begitu saja dan dirapihkan. Kalaupun ada dari Ibnu Umar, ini ijtihad Ibnu Umar, apa Ibnu Umar dibolehkan Uh, mengepal jenggot kemudian yang, yang yang apa yang ada lebih dari kepalan maksudnya boleh dipotong ini ini boleh juga ini ini keringanan gitu kan demikian uh, lebih optimal dibiarkan saja uh, panjang jenggot itu ya yeah, uh, dipelihara gitu ya uh, mencabut bulu ketiak bagian kiri sampai mana batasannya dibersihkan ibu ya yeah. dibersihkan ini eh, dicabut dibersihkan sampai bersih tidak ada gitu ya yeah. Makanya bisa dicukur kemudian dikerok bersihnya dihilangkan. Namanya dicabut di sini makanya ibti apa namanya uh, ini eh uh, nasbu, ini mencabutnya menghilangkan satu persatu. Nanti kan tumbuh lagi cabut lagi begitu demikian, dihilangkan. Enggak seperti kumis dicukur uh, tumis, uh, apa uh, tipis. Enggak, tapi dihilangkan bulu ketiak tersebut ya. Sampai kalau jadi tumbuh lagi ya demikian dicabut lagi itu yang sunah dicabut tapi kadang kalau banyak sakit pak ya tapi uh, gantinya di, dicukur dikerok intinya dihilangkan ibu dihilangkan uh, bulu ketiak tersebut ya sunah so, ya ada pertanyaan lagi belum ditutup potong kuku itu kan ada dalihnya nggak di hari jumat oh ya uh, emang apa namanya orang banyak melakukan potong kuku atau kan potong kumis gitu kan sekalian di hari Jumat Emang, tidak ada dalilnya memang kata saya Sya’ibani menghususkan potong kuku di hari Jumat gak ada dalil yang sahih maupun yang doib nggak ada e, cuma di hari Jumat itu ada anjuran untuk kebersihan karena itu hari raya kita e, dengan mandi kan? e, maka, jangan sampai mengatakan sunnah enggak tapi hanya kebiasaan saja di hari, di hari Jumat kita potong kuku Adapun supaya jangan itu ya sebelumnya lah hari Kamisnya kadang hari Jumat tidak boleh menghususkan atau mengatakan sunnah perlu adanya dalil, Motong, kuku misalkan sunnah hari Jumat tidak karena nggak e, ada dalil yang menyukakan demikian ya. Cuman karena kebiasaan orang supaya satu paket dengan mandi-mandi bersih-bersih gituan dengan cukur, e, jeng apa kumis maaf atau rambut atau sekalian kuku atau sekalian kemaluan sekalian bulu ketiak pada hari Jumat itu supaya lebih bersih keadaan ketika kita akan pergi salat Jumat. Ya, itu hanya kebiasaan saja, jangan dinasabkan sebagai sunnah karena enggak ada dalilnya ya. Pada hari-hari itu boleh di luar itu intinya tidak ada eh, apa penentuan waktu untuk potong kuku atau mencukur eh, bulu ya, kemaluan atau bulu ketiak ya. Kapan saja intinya tidak boleh lebih 40 hari kata seorang tabi'in itu boleh lebih dari 40 hari. Kalau ya, dibiarkan, bukan ya, sebagian mengatakan haram kalau dibiarkan, ya, sebagian makro intinya ya dibenci lah kalau orang lewat 40 hari masih ada kukunya panjang, masih uh, bulu kemaluannya masih panjangnya, yang lainnya. Ya, Allahumma sholli ala kita cukupkan. Terus ini Subhanallah kalbu maha dihambika, syadulillahilah anta, astagfirullahu wa taufiilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.